Leku minya, kunin. Mana sernya? Wawancara dengan Wiwit Puspitasari. Kita harus aware, sadar dengan apa yang kita pikirkan pada situasi tertentu. Sesudah menemui Dr. Andri, seorang psikiater dengan spesialisasi pengobatan psikosomatis, saya pun tertarik mendapatkan perspektif disiplin psikologi. Saya berkesempatan mewawancarai Wiwit Puspitasari. Seorang psikolog klinis yang juga pengajar di program S1 psikologi di sebuah universitas swasta. Berikut adalah kutipan wawancaranya. Halo, Wiwit. Bolehkah bercerita sedikit mengenai aktivitas sehari-hari? Saya adalah seorang psikolog klinis dewasa. Saya juga seorang full time pengajar di UPH, Universitas Pelita Harapan, untuk mata kuliah psikodiagnostik, kode etik psikologi, positif psikologi. Di luar itu. Saya praktik by appointment, perjanjian, selebihnya ikut kegiatan sosial di komunitas sahaja, dengan fokus di anak dan orang tua di daerah Marunda. Kami memberikan pengajaran sebulan sekali untuk life skills, misalnya diajarkan tentang cinta lingkungan, bullying, dan lain-lain. Mengapa dulu mengambil kuliah psikologi? Katanya dulu sih pendengar yang baik, suka dicurhatin, hahaha, dan rasanya puas kalau bisa membantu orang. Dulu waktu SMA mikirnya seru ya dengerin orang, kayaknya agak sulit. Tahunya sesudah masuk psikologi, ternyata sulit banget dengerin orang. Semakin kesini rasanya makin puas jika bisa membantu orang di bidang saya. Kalau orang berkata terima kasih sudah membantu saya, itu sudah achievement, pencapaian bagi saya. Apa pendapat Wiwit mengenai hasil survei khawatir nasional di mana dua dari tiga responden mengaku merasa khawatir mengenai hidup ini? Saya mikir. Dunia lagi kenapa ya? Hal-hal yang membuat seseorang khawatir selain karena melihat pengalaman pribadi juga melihat pengalaman orang lain. Dan juga verbal instruction, dikatakan orang lain secara terus-menerus. Misalnya, kalau ditakut-takutin, anjing itu ngeri lo, kalau dilakukan secara terus-menerus bisa menimbulkan rasa takut terhadap anjing. Saya jadi mikir, di sekeliling kita lagi ada apa ya sampai orang segitu khawatirnya? Informasi yang mereka dapatkan apa aja sih? Serta orang-orang di sekitarnya apakah semakin mereinforce, memperkuat, kekhawatiran mereka atau justru membantu, mengurangi. Makanya saya mengecek komposisi responden yang mayoritas perempuan. Ini konsisten dengan kebanyakan penelitian bahwa perempuan lebih rentan khawatir HM. Yang bikin kaget sebenarnya bahwa jumlahnya setinggi itu. Mengapa perempuan cenderung lebih khawatir daripada laki-laki? Asumsinya adalah adanya pengaruh gender role. Cowok itu kan diharapkan lebih kuat daripada perempuan, jadi mereka itu selalu diminta atau dipaksa menghadapi ketakutannya. Selain itu, umumnya perempuan lebih ekspresif dalam menyatakan apa yang ia rasakan dibandingkan laki-laki, sehingga lebih banyak jumlah perempuan yang bercerita kalau dia cemas dibandingkan laki-laki. Kalau dilihat treatment tentang anxiety atau fear, cara paling umum untuk menghadapi ketakutan atau kecemasan adalah dengan dihadapi. Tapi, caranya itu yang harus diatur. Bisa diperjelas lebih dalam tentang peran orang sekitar mengenai kekhawatiran kita? Khawatir dan takut saya gabung ya, karena secara psikologi dibedakan. Kalau takut adalah perasaan yang muncul saat ada ancaman yang memang terjadi ada di dekatnya, sangat konkret. Immediate threat. Khawatir itu seperti takut, tapi akan sesuatu yang masih di depan. Masih nanti in the future, dan kita nggak tahu benar akan terjadi atau tidak. Misalnya, saya kuliah. Nanti skripsi lulus gak? Nah, itu khawatir. Kalau takut, maka ada ancaman di saat ini. Misalnya, dosennya marah, dan saya merasa takut. Tapi, memang gangguannya suka digabung, secara psikologi. Soal pengaruh orang sekitar, coba lihat, bayi itu tidak punya rasa takut. Yang membuat dia merasa takut adalah karena dia mempelajari ada sesuatu yang menakutkan. Takut dan anxiety menurut saya adalah hal yang dipelajari. Dan yang membuat kita belajar, Takut, itu salah satunya peran orang-orang lain. Apakah saat saya takut, orang lain membantu saya mengatasi ketakutan saya, atau malah memupuk sehingga takutnya makin parah? Saya takut laba-laba, bukannya dibantu supaya tidak takut, tapi malah disodorin laba-laba. Sugesti, pengaruh lingkungan lebih besar ke anak kecil. Karena asumsinya anak kecil belum punya kemampuan berpikir yang memadai untuk menganalisis sesuatu, misalnya menentukan baik dan benar, dibandingkan dengan orang dewasa. Terkadang saya melihat dari klien-klien saya bahwa proses seseorang menjadi takut sebenarnya sumbernya sejak masih kecil. Jadi, sumber kekhawatirannya bukan baru-baru saja terjadi, bahkan ada yang dari usia sekolah. rata, -rata klien yang datang konsultasi ke Wiwit pemicunya apa? Apakah mereka datang sendiri atau karena dibawa keluarga? Umumnya, klien remaja karena dibawa keluarganya. Misalnya, anaknya merasa berbeda dari anak-anak lain. Atau biasanya anak yang tertutup dengan orang tua, atau anak dengan isu pengendalian marah, atau anaknya tidak bisa mengikuti apa yang diharapkan oleh orang tuanya. Untuk yang sudah kuliah, biasanya karena keinginan sendiri, yang paling sering membuat mereka akhirnya datang ke klinik justru gangguan fisik. Misalnya sulit tidur atau sakit kepala terus-menerus. Ada yang berusaha ke dokter dulu, tapi dokter berkata ini bukan masalah biologis, mungkin kamu stres, coba ke psikolog. Pemicu kedua yang paling sering adalah saran orang lain, misalnya pacar, orang tua, atau teman-teman. Ketiga, mereka yang merasa berbeda dari orang-orang sekitarnya. Misalnya, kok saya gampang sekali emosi sementara teman-teman saya tidak. Tadi dikatakan banyak yang datang berkonsultasi karena sulit tidur, sakit kepala. Apa rata-rata penyebabnya? Masalah fisik seperti sulit tidur dan sakit kepala umumnya muncul di kebanyakan gangguan. Anxiety disorder, mood disorder, stres, gejalanya seperti itu. Saya percaya antara kognisi dan fisiologis itu pasti berkaitan. Saat orang takut dan cemas akan ada alarm di badan. Simtom fisiknya sama, sumbernya bisa beda. Kebanyakan penyebabnya dari sulit tidur, sakit kepala adalah cemas atau depresi yang masih mild, ringan atau moderate, sedang. Sulit dibedakan karena cemas dan depresi suka barengan. Orang yang cemas juga menampilkan simptom-simptom depresi. Apa contoh situasi kecemasan yang sering dihadapi Wiwit? Paling sering kalau mahasiswa, dia berada di sebuah pertemanan yang tidak sehat, tetapi dia tidak bisa keluar dari situ. Karena, katanya, kalau saya keluar dari situ, nanti teman saya akan begini ke saya. Saya mencalengi, memang iya dia akan begitu? Iya, katanya, jadi dia memilih tidak melakukan apa-apa untuk menghindari hal buruk dari terjadi. Jadi, dia sudah memiliki belief tertentu terhadap kondisi pertemanannya. Klien yang datang ke klinik biasanya masalahnya sudah berlangsung lama. Saya suka mikir, dua orang terkena kondisi eksternal yang sama, tapi reaksinya bisa beda. Pasti ada sesuatu di dalam dirinya yang memengaruhi, misalnya cara berpikir atau kecenderungan kepribadian yang ia miliki. Orang-orang yang suka khawatir akan kesehatan umumnya cenderung lebih sensitif akan triggernya, sehingga makin mikirin itu. Orang yang susah tidur cemasnya bukan karena tidak bisa tidur, tetapi karena dia berpikir bahwa dia tidak bisa tidur. Orang yang gampang cemas adalah orang yang punya kecenderungan bahwa ia tidak bisa mengontrol sesuatu, sense of personal control. Dia merasa tidak bisa mengontrol sesuatu. Semua orang wajar terkena masalah dan merasa sedih. Tapi kita berusaha untuk problem solving, karena kita merasa ada yang bisa kita lakukan. Tapi, ada orang yang merasa dia tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi di hidupnya, karena orang-orang seperti ini biasanya menganggap yang terjadi di hidupnya dibentuk oleh sesuatu di luar dirinya, seperti luck, orang lain yang lebih kuat, chance, sehingga ketika ada masalah dia tidak punya cara untuk problem solving. Contohnya adalah mereka yang waktu kecilnya ada sejarah abus. Jadi. Orang-orang ini merasa tidak bisa melakukan sesuatu, sehingga menjadi kecewa ketika masalah menimpa. Ada dua kondisi yang berbeda. Orang yang merasa tidak bisa melakukan sesuatu tidak akan bisa problem solving. Ada masalah ya sudahlah. Tapi, ada irasional belief lain yang membuat orang gampang cemas, takut. Jadi, kata-kata seperti, harusnya, dia pasti seperti itu. Mas, dunia tuh harusnya adil, orang tuh harusnya ngertiin gue. Gak semua orang harus ngertiin lo Kata-kata seperti itu membuat orang makin cemas. Itu adalah irasional belief yang harus diutak-atik saat konseling. Misalnya, kata-kata, saya pasti tidak bisa ngapa-ngapain, yakin, kata saya. Misalnya, ketemu dosen killer, saya pasti gak lulus deh, bu, tahu dari mana? Saya, karena dosennya killer, sebelumnya pernah ketemu dosen killer ga? Saya. Kita mencari bukti-bukti untuk konter apa yang ada di pikiran dia. Apa itu CBT? Cognitive Behavioral Therapy. CBT adalah pendekatan dalam psikologi yang menggabungkan teknik kognitif terapi dan behavior terapi. Kognitif terapi percaya bahwa respon, emosi ataupun perilaku kita sumber utamanya adalah pikiran. Umumnya pikiran yang irasional, salah atau keliru. Kalau pendekatan behavior percaya bahwa untuk mengurangi atau meningkatkan suatu perilaku harus dengan reinforcement, punishment Misalnya, kalau mau diet, bikin plan, rencana. Kalau berhasil kasih reward, kalau gagal ditentukan apa punishment, hukumannya. Sementara kalau kognitif terapi, kalau gagal diet, ditanya apa yang dipikirkan saat melihat makanan. Jadi proses berpikirnya yang diutak-atik. Di CBT, dua-duanya kita sasar, baik proses berpikir maupun perilakunya. Makanya terapi CBT itu suka bikin banyak PR. Ada sesuatu yang harus dia lakukan, karena dia harus eksplor tentang pikirannya, emosinya. Karena asumsi CBT itu, perubahan pemikiran dapat mengubah perilaku. Perubahan perilaku juga dapat mengubah cara berpikir. Mungkin enaknya pakai contoh, seorang gadis muda berkali-kali gagal dalam percintaan, sehingga dia menjadi benci cowok, menjadi apatis terhadap relationship. Apa yang dilakukan jika dengan pendekatan CBT? Pertama, ditanyakan apa yang bikin takut, apa yang dipikirkan mengenai relationship. Kita akan mencari tahu pemikiran apa yang tidak rasional soal relationship. Dalam CBT, kita mencoba mengubah dulu cara berpikirnya dengan mencari bukti yang mengkonter apa yang dipikirkan. Misalnya, semua laki-laki bajingan, lalu kami tanya, oh ya, siapa saja laki-laki dalam hidup kamu? Sebagai contoh misalnya ayah, apakah ayah kamu bajingan? Nggak. Jika begitu tidak semua laki-laki bajingan kan? Atau, gue selalu gagal. Oh ya, bisa diceritakan gak kehidupan pekerjaannya? Kemudian, klien menceritakan sejarah karirnya. Oh, kemarin kamu dapat promosi ya? Apakah promosi artinya gagal? Kita mencari bukti yang bisa mengkonter persepsi klien. Kadang orang tidak aware bahwa pemikirannya irasional. Karena kalau irasional artinya itu sudah terjadi cukup lama, Sampai dia benar-benar jadi irasional. Dengan menampilkan bukti mungkin pemikirannya tidak langsung berubah, tapi minimal dia mendapatkan insight, oh iya ya. Itu saja kami sudah senang. Bahkan dengan klien yang punya masalah self-esteem, percaya diri, saya suka minta mereka menulis apa achievement, pencapaian, yang mereka punya, tidak perlu besar, cukup kecil-kecil. Misalnya, kata teman-teman kamu seperti apa, kemudian saya bacakan kepada mereka. Hanya supaya mereka aware saja bahwa mereka tidak segitunya, walaupun mungkin pikiran mereka belum tentu langsung berubah. Insight ini yang harus ditemukan oleh si pasien sendiri, dan kita berusaha memfasilitasi mereka agar menemukan itu. Tadi dikatakan kecenderungan mengontrol segala sesuatu adalah bentuk irasional belief. Ada contohnya, yang sering saya dengar, saat saya baik dengan orang lain, orang lain juga harus melakukan hal yang sama. Salah satu pasien saya punya kekesalan pada mantan pacarnya, karena dia sudah baik kepada mantannya, tapi si mantan tidak melakukan hal yang sama kepada dirinya. Saya calenye, perilaku baik menurut kamu seperti apa? Karena, standar, baik, itu bisa berbeda-beda tergantung masing-masing. Contoh lain yang saya sering dengar, dunia itu tidak adil ya. Saya balas, memang dunia tidak adil. Saya suka bingung, sejak kapan dunia adil. Tapi, menurut dia dunia harus adil. Keadilan kadang juga terkait dengan, saya sudah melakukan hal ini, saya juga harus dibalas dengan ini. Itu adil? Kalau dikatakan kita harus bisa menerima apa yang bisa dikendalikan oleh kita dan apa yang tidak bisa dikendalikan oleh kita, apakah itu sehat? Menurut saya itu sehat. Di dalam teori stres, ada coping stres, cara untuk mengatasi stres. Ada dua cara yaitu problem focus coping dan emotional focus coping. Problem focus, misalnya saya punya dosen killer. Apa yang bisa saya lakukan supaya dosen itu tidak killer ke saya, atau supaya saya bisa mendapat nilai bagus walaupun dosennya killer? Artinya, dalam problem solving kita melakukan sesuatu yang masih di dalam kendali kita. Emotion focused coping biasanya hanya mengatasi emosi kita. Contohnya, saya didiagnosis terminal illness. Apa yang bisa saya lakukan? Misalnya tidak ada lagi yang bisa saya lakukan, satu-satunya jalan adalah berdoa. Doa adalah emotion focused coping, berguna saat tidak ada lagi yang bisa kita lakukan di sebuah situasi. Contoh lain, ada orang berkata, gue ingin dia berubah. Saya jawab, emang kamu bisa membuat dia berubah? Yang bisa dilakukan sampai mana sih? Memberi nasihat, paling sampai situ, dia mau berubah atau tidak itu sudah di luar kendalimu. Karena hal itu tergantung orangnya. Kamu bisa melakukan sesuatu, tetapi kamu tidak bisa berharap bahwa dia akan atau pasti berubah. Di luar konsultasi klinik dengan klien, Wiwit juga hidup di luar klinik, bertemu juga orang-orang yang menunjukkan resilience, ketangguhan, keuletan. Apa yang membedakan orang-orang yang ulet dan tidak mudah cemas dari klien-klien Wiwit? Salah satu hal yang sering saya observasi, Orang yang lebih tahan saat masalah adalah mereka yang punya social support. Bisa punya pacar, keluarga, atau pertemanan. Karena banyak klien saya yang tidak punya social support. Hidup sendiri, tidak percaya pada orang lain. Semakin ke sini, saya makin merasa bahwa keterbatasan kadang membuat kita lebih resilien, tangguh. Keterbatasan dalam arti, misalnya seorang anak tidak dimanjakan, tidak dikasih semua yang diminta, dibiarkan untuk berjuang. Menurut saya, ini bisa membuat orang menjadi resilien. Untuk beberapa orang lain, faktor agama juga ada, walau kadang sering salah. Misalnya, seseorang sedang punya masalah, kemudian berkeyakinan bahwa Tuhan pasti bantu. Tapi, kalau tidak ngapa-ngapain juga masalahnya tidak akan berubah sendiri. Kembali ke CBT, apakah ada prinsip-prinsip dari terapi ini yang bisa diperhatikan di situasi sehari-hari? Tidak semua orang cocok dengan pendekatan CBT. Karena CBT membutuhkan orang yang mau refleksi atas pemikiran dan responnya. Yang paling gampang memang aware dengan apa yang kita pikirkan tentang situasi tertentu. Misalnya macet, apa yang kamu pikirkan pertama tentang macet? Irrational belief biasanya langsung keluar. Misalnya lagi, berkenalan sama orang, langsung berpikir, dia pasti menganggap saya jelek nih. Itu pikiran pertama yang muncul dan malah bikin tambah sedih. Berikutnya, buktinya apa? Saya suka bilang Kamu harus mencari bukti yang meng-counter pikiran tersebut. Disinilah pengaruh orang sekitar bisa berfungsi sebagai reminder. Twitter, at Wiwito. Intisari wawancara dengan Wiwit Puspitasari. Penyebab kekhawatiran seringkali adalah karena adanya pendapat. Opini yang irasional, contoh, dunia harus adil. Terapi metode kognitif behavior berusaha mengatasi emosi negatif dengan mengubah pola pikir dan perilaku. Pola pikir yang keliru dihadapkan dengan bukti-bukti nyata yang tidak mendukung pola pikir tersebut. Belajar menerima hal-hal yang tidak ada di bawah kendali kita bisa membantu kita mengatasi stres. Bab 6. Memperkuat mental Saya mempunyai beberapa teman lama dan kenalan yang sedari dulu selalu membuat saya kagum. Mereka adalah orang-orang yang di hampir semua situasi yang sangat tidak mengenakan selalu bisa berkata, Yah, di-enjoy sajalah. Antrean terminal yang panjang Kemacetan berjam-jam, dosen membatalkan kelas mendadak padahal kami semua sudah hadir. Dulu, bagi saya ini adalah hal yang aneh. Situasi lagi gak enak kok dienjoy. Gimana bisa? Harusnya kita protes, menuntut keadilan, memperbaiki keadaan, menghukum yang menyebalkan. Sampai akhirnya saya mempelajari filosofi teras dan menemukan bahwa orang-orang tersebut sebenarnya sudah menjalankan salah satu praktik stoicisme, kemampuan untuk tidak hanya menerima tetapi bahkan menikmati the present, masa sekarang. Sampai bab terakhir, kita sudah melihat bagaimana filosofi teras mengajarkan prinsip hidup harus selaras dengan alam, yang artinya menggunakan nalar. Semua peristiwa di dalam hidup adalah bagian keterkaitan dan sebab akibat dari semesta yang lebih besar. Ada sebagian hal dalam hidup yang berada di bawah kendali kita, ada yang tidak di bawah kendali kita. Lalu, Sumber dari emosi negatif bukanlah peristiwa-peristiwa dalam hidup, tetapi persepsi, anggapan, pendapat kita sendiri atas peristiwa tersebut. So far so good. Stoicisme masih memiliki beberapa lagi tips dan trik untuk membantu kita merasa damai tenteram di tengah hidup yang sebenarnya ada di luar kendali kita. We suffer more in imagination than in reality. Seneca, Letters. Kita menderita lebih di imajinasi kita daripada di kenyataan. Yang pertama, Kenali bahwa kita seringkali menyiksa diri dengan pikiran-pikiran kita sendiri, dan ini lebih menyiksa daripada kenyataan yang sebenarnya akan terjadi. Misalnya, kita harus memberikan presentasi di depan umum. Kemudian, di dalam pikiran kita sudah berkecamuk skenario bahwa kita akan salah ngomong, kesandung kabel mic, menumpahkan air ke pembicara lain, pingsan di panggung, ketiban meteor pas sedang berbicara, atau lainnya. Seringkali, Realitas yang terjadi jauh sekali dari yang kita khawatirkan, dan kita sudah menghabiskan begitu banyak energi untuk menyiksa diri. Ada sebuah artikel menarik di Huffington Post berjudul, 85% of what we worry never happens, yang mengutip sebuah studi mengenai kekhawatiran yang tidak terjadi ini. Sejumlah responden diminta mencatat semua kekhawatiran mereka selama beberapa waktu. Di akhir periode studi, mereka diminta untuk menandai kekhawatiran yang akhirnya benar-benar terjadi. Ternyata. 85% dari apa yang dikhawatirkan para responden tidak pernah terjadi. Bahkan dari 15% kekhawatiran yang akhirnya benar terjadi, 79% responden menemukan bahwa ternyata mereka mampu mengatasinya lebih baik dari yang mereka pikir, atau ternyata kesulitan yang terjadi mengajarkan pelajaran berharga. Kesimpulan dari studi ini adalah 97% dari apa yang kita khawatirkan tidak lebih dari pikiran kita sendiri yang ketakutan dan menghukum kita dengan kelebaian. Seneca juga mengingatkan soal rasa khawatir yang datang terlalu cepat. Kita sudah mengkhawatirkan sesuatu jauh lebih dini dari semestinya. Misalnya, kita sudah stres sendiri apakah anak-anak kita akan menjadi remaja pengguna narkoba saat mereka masih di dalam kandungan. Seperti kata Seneca, jika kita menderita sebelum saatnya, kita juga menderita lebih dari semestinya. Kita memiliki kebiasaan membesar-besarkan kesedihan. Kita tercabik di antara hal-hal masa kini dan hal-hal yang baru akan terjadi. Pikirkan apakah sudah ada bukti yang pasti mengenai kesusahan masa depan. Karena seringkali kita lebih disusahkan kekhawatiran kita sendiri. Seneca, Letters from Astoic. Di saat pikiran kita mulai dipenuhi pikiran-pikiran buruk yang tidak perlu berlebihan, ada baiknya kita menyadari ini dan bisa kembali menggunakan metode STAR. Gampangnya, saat pikiran mendung mulai melanda, Ingatlah adanya bintang, star. Sah, premeditatio malorum, sebuah imunisasi mental. Dalam memperkuat mental menghadapi kesulitan hidup, filosofi teras memiliki sebuah tips yang terkesan paradoks, bertentangan dengan paragraf di atas. Dalam bahasa Latin, tips ini disebut premeditatio malorum, atau premeditate evil, atau pikirkanlah hal-hal yang jahat, negatif yang mungkin terjadi. Marcus Aurelius berkata, Awali setiap hari dengan berkata pada diri sendiri, Hari ini saya akan menemui gangguan, Orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, Hinaan, Kesetiaan, Niat buruk, Dan keegoisan, Semua itu karena pelakunya tidak mengerti, Ignoren, Apa yang baik dan buruk. Saya tidak bisa disakiti oleh itu semua, Karena tidak ada orang yang bisa menjerumuskan saya ke dalam perbuatan buruk, Dan saya mampu untuk tidak menjadi marah atau membenci sesama saya, Karena sesungguhnya kita dilahirkan ke dunia ini untuk bekerja sama. Meditations Kita akan membahas mengenai apa yang dimaksud Marcus Aurelius mengenai pelakunya, hal-hal jahat, tidak mengerti, di bab berikutnya. Saat ini, kita memfokuskan pada paragraf pertama, yaitu awali setiap hari dengan mengatakan pada diri sendiri bahwa kita akan diganggu orang-orang, dihina, bertemu orang tidak tahu terima kasih, dikhianati egois, dan lain-lain. Kita bahkan bisa mengembangkan premeditatio malorum sampai ke situasi tidak enak lainnya. Jika mau, Seperti memikirkan akan terkena macet parah, terlambat ke kantor, ban kempes, atau kerjaan ketumpahan kopi. Sebenarnya, ngapain sih kita melakukan hal ini? Ini kan jelas-jelas negative thinking, kok kita malah disuruh mengawali hari dengan aktivitas yang tidak memotivasi ini? Mari kita kembali ke dikotomi kendali, jangan bosan ya jika diulang-ulang, karena prinsip ini sangat mendasar bagi filosofi teras. Sebagian hal ada di dalam kendali kita. Sebagian lain tidak ada di dalam kendali kita, yaitu hal-hal eksternal atau orang-orang lain. Selain kita ingin menghindari hal-hal tidak menyenangkan yang mungkin terjadi pada diri sendiri, kita suka dibuat jengkel juga oleh hal-hal tidak enak yang tidak kita duga unexpected. Contoh, jika setiap hari saat menuju ke kampus atau kantor kita harus melalui jalan yang sama dan selalu macet, maka kemacetan itu tidak terlalu menyebalkan karena kita sudah memprediksinya dan mungkin mengantisipasinya. Bahkan, Kalau sampai tidak macet, kita malah curiga. Ada apa gerangan? Akan tetapi, bayangkan kita memiliki maskapai penerbangan langganan yang selalu tepat waktu. Suatu saat ketika hendak terbang, tiba-tiba maskapai ini mengalami penundaan. Peristiwa ini akan lebih mengecewakan dan menyusahkan kita karena kita tidak menduganya. Sebaliknya, kalau maskapai langganan sudah biasa ngaret, pilotnya sering tertangkap narkoba, pesawat sering bablas sampai nyungsep ke laut. Maka, kita pun mungkin memakluminya. Praktik premeditatio malorum, Atau sengaja memikirkan apa-apa, Dan siapa saja yang akan merusak hari kita, Adalah praktik untuk mengantisipasi hal-hal tidak enak yang mungkin terjadi. Dengan demikian, kita mengubah hal-hal tersebut dari, Tak terduga, kejutan, Menjadi hal-hal yang telah diantisipasi, Tidak lagi menjadi kejutan. Dengan melakukan ini, Sebenarnya kita telah mencabut, Sebagian gigi taring ketidakpastian. Jika sesuatu berubah dari tidak terduga menjadi bisa diantisipasi saat kejadian tersebut akhirnya benar-benar terjadi, maka efek tidak enaknya akan jauh berkurang seperti kita memasuki jalan raya yang kita sudah prediksi akan macet. Musibah terasa lebih berat jika datang tanpa disangka dan selalu terasa lebih menyakitkan. Karenanya, tidak ada sesuatu pun yang boleh terjadi tanpa kita sangka-sangka. Pikiran kita harus selalu memikirkan semua kemungkinan, dan tidak hanya situasi normal. Karena adakah sesuatu pun di dunia yang tidak bisa balikan oleh nasib? Seneca, Moral Letters. Praktik ini sangat mirip cara kerjanya dengan imunisasi. Dalam imunisasi, kita memasukkan kuman yang sudah dilemahkan sehingga sistem kekebalan kita bisa mempersiapkan diri melawan kuman yang sesungguhnya jika datang. Dengan mensimulasikan kemungkinan-kemungkinan buruk yang mungkin terjadi, kita sedang mempersiapkan kekebalan mental menghadapinya jika memang terjadi. Anggaplah apa yang kamu khawatirkan mungkin terjadi pasti terjadi, kemudian pikirkan lagi sungguh-sungguh, kamu akan menemukan bahwa apa yang kamu takuti sebenarnya tidak signifikan atau tidak berdampak panjang, ujar Seneca. Letters from a Stoic. Berikutnya, praktik ini justru menyiapkan kita untuk menghadapi skenario buruk. Jika kita hendak melakukan perjalanan jarak jauh dengan kendaraan pribadi, dan kita mengantisipasi kemungkinan ban bocor, maka minimal kita bisa memeriksa kesiapan ban serep kita dan perangkat pendukung seperti kunci ban, dongkrak, dan lain-lain. Dengan membayangkan, kita bisa lebih bersiap untuk mengatasinya. Seandainya kita mengantisipasi sebuah bad outcome yang tidak ada solusinya, kita masih bisa memikirkan, apa sih seburuk-buruknya akibatnya jika hal ini terjadi? Benarkah ini sebuah bencana, atau kalau dipikir-pikir sebenarnya gak sebencana itu? Apakah ada orang lain yang pernah mengalaminya juga dan pada akhirnya tidak seburuk yang dibayangkan? Atau, what's the worst that could happen? Misalnya, seorang cowok jomblo sedang bersiap-siap untuk nembak, menyatakan cinta, seorang gadis yang beruntung, atau tidak. Bayangkan si cowok stoa ini melakukan premeditatio malorum. Yang pertama, menyadari bahwa respon si gadis sepenuhnya di luar kendali sang cowok. Kemudian, Apa situasi terburuk yang mungkin terjadi dan hampir tidak ada solusinya? Ditolak mentah-mentah kan? Maka, sang cowok bisa memikirkan apakah ditolak sang cewek adalah bencana absolut, akhir dari dunia dan seluruh isinya, atau tidak. Jika dia rasional, maka seharusnya penolakan sang pujaan hati bisa dilihat sebagai bukan bencana dunia. Yang kedua, sang cowok bisa melihat penolakan ini sebagai kejelasan, lebih baik dari digantung friendzone sehingga dia bisa terbebas dan bisa membuka hati kepada yang lain. Di sebagian besar situasi yang bisa kita bayangkan, hampir semua kemungkinan terburuknya sebenarnya tidak segitunya, dan kalau dipikirkan baik-baik bukanlah akhir segala-galanya dalam hidup. Selain itu, pikirkan apakah skenario terburuk ini pernah menimpa jutaan orang lain di berbagai masa. Hampir semua kejadian buruk yang bisa kita bayangkan sudah pernah menimpa orang lain, ingat, Di bab sebelumnya, Filosofi Teras mengatakan, Tidak ada yang benar-benar baru di dalam kehidupan ini, Dan kita bisa melihat apakah orang-orang lain yang akhirnya mengalami hal yang kita khawatirkan benar-benar hancur, Tahu mereka bisa melaluinya. Life goes on, termasuk ditolak pujaan hati. Jika akhirnya semua hal buruk yang dibayangkan ternyata tidak terjadi, Kita akan merasa lebih bahagia dengan hari kita. Ironisnya, negative thinking mungkin bisa membuat seseorang menjadi lebih bahagia. Premeditatio malorum bisa diteruskan sampai ke musibah-musibah besar, misalnya membayangkan kita tertimpa musibah bencana alam, kecelakaan sampai cedera besar, bahkan sampai cacat, dilanda peperangan, dan lain-lain. Prinsipnya sama dengan di atas, kita melatih diri membayangkan jika kita berada di situasi-situasi tersebut sehingga bisa mengantisipasinya dan tidak bisa benar-benar kaget jika akhirnya memang terjadi. Apakah Premeditatio Malorum sebuah kontradiksi dengan awal bab ini di mana Seneca mengatakan kita sering menyiksa diri dengan pikiran-pikiran negatif yang tidak perlu? Tidak sama sekali. Ada perbedaan antara pikiran-pikiran negatif yang dibahas oleh Seneca dengan Premeditatio Malorum. Yang pertama, Premeditatio Malorum diawali dengan kesadaran dikotomi kendali. Kita diajarkan bahwa hal-hal eksternal yang tidak di bawah kendali kita adalah indiferen, berpengaruh pada baik tidaknya hidup kita ini berbeda dengan pikiran negatif yang menyiksa karena kita memberikan penilaian following Jackman terhadap hal-hal eksternal sebaliknya kita seharusnya lebih khawatir terhadap hal-hal di bawah kendali kita pikiran kita sikap kita perkataan kita dan tindakan kita karena inilah yang menentukan baik buruknya hidup kita seperti situasi yang dialami Admiral stockdale bagi seorang prajurit Tertangkap musuh adalah hal eksternal, tidak di bawah kendali kita, dan bersifat indiferen. Yang harus dia khawatirkan adalah menjaga semangat, moril, dan perkataannya saat dia benar-benar tertangkap dan ditawan musuh. Perbedaan kedua dari premeditatio malorum dengan kekhawatiran yang tidak perlu adalah adalah premeditatio malorum berada sepenuhnya dalam kendali kita. Kita sendiri yang memutuskan untuk mensimulasi berbagai hal negatif di waktu yang kita tentukan. Misalnya pagi hari sebelum memulai aktivitas. Kitalah yang menginisiasinya dengan tujuan menyiapkan solusi atau mengurangi emosi negatif jika ternyata kejadian buruk benar-benar terjadi. Premeditatio malorum diawali dengan dikotomi kendali, dan diakhiri dengan kesimpulan, apa yang bisa saya lakukan untuk mengurangi dampak kejadian negatif ini jika memang terjadi? Jika tidak ada solusinya, apakah saya benar-benar tersakiti? Apalagi mengingat prinsip bahwa semua yang di luar kendali kita adalah indifferent, tidak berpengaruh pada kebahagiaan kita. Sementara itu, kecemasan yang tidak perlu tidak berujung apa-apa, muncul sendiri tanpa kendali, dan hanya menyiksa kita tanpa ada solusi. Perbedaan lain yang paling mendasar juga adalah kecemasan bersifat emosional, sementara premeditatio malorum datang dari nalar dan kepala dingin. Musibah terasa paling berat bagi mereka yang mengharapkan hanya keberuntungan. Seneca, On Tranquility of Mind. Filosofi teras mengajarkan kepada kita untuk menjadi pengguna, bukan budak, dari kebaikan dan rezeki yang kita terima. Ada perbedaan besar antara status pengguna dan budak. Jika kita adalah pengguna, maka segala rezeki dan keberuntungan yang kita terima dapat kita perlakukan sebagai pinjaman. Jika kita memiliki kesehatan, anggota tubuh lengkap, kecerdasan, kecantikan, Lahir di orang tua dan keluarga yang harmonis, tidak berkekurangan secara materi, bisa bersekolah, memiliki pekerjaan yang baik, memiliki pasangan dan anak yang baik, dan semua kebaikan lain yang bisa ditawarkan hidup, maka ingatlah bahwa ini semua hanyalah pinjaman. Jadi, mumpung menerima pinjaman ini, kita gunakan semaksimal dan sebaik mungkin. Namun, kita hanyalah pengguna dan bukan pemilik. Artinya, Setiap saat kita harus siap jika pinjaman ditarik kembali oleh hidup. Kita tidak pernah memiliki halusinasi bahwa kita bisa memiliki itu semua selamanya. Ketika saya melihat seseorang yang gelisah, saya bertanya-tanya, apa sih yang ia inginkan? Jika seseorang tidak menginginkan sesuatu yang diluar kendalinya, mengapa mereka harus merasa gelisah? Epictetus, Discourses. Namun, Diperbudak oleh rezeki dan kenikmatan hidup Membuat kita terus dilanda kecemasan Akan kemungkinan kehilangan itu semua Hal-hal di luar kendali kita Akan mengambil kendali saat kita Tidak mendisiplinkan pikiran Premeditatio malorum adalah Bentuk disiplin ini Untuk membebaskan kita dari rasa ketergantungan Pada keberuntungan dan kemurahan hati hidup Dan selalu mengingatkan diri Bahwa kita dapat tetap hidup bahagia Bahkan ketika segala kenyamanan materi Dalam hidup ini direnggut dari hidup kita Saya tidak pernah mempercayai Dewi Keberuntungan, Fortuna, bahkan ketika lah tampak ramah kepada saya. Semua berkah dan rezeki yang diberikannya kepada saya, uang, jabatan, pengaruh, saya tempatkan sedemikian rupa sehingga ia bisa mengambilnya kembali tanpa mengganggu saya. Saya menjaga jarak yang lebar dengan segala berkah tersebut, agarlah bisa mengambilnya baik-baik, bukan merenggut paksa dari saya. Seneca, Consolations to Helvia Lanjut part 8.